dan nuru shifa'u sudur Allah? Wajib Berputusun kepada manusia saja Hukumnya wajib Apalagi berputusun kepada Allah Padahal manusia itu punya banyak kesalahan Punya banyak kekurangan Tapi kita tetap wajib berputusun kepada orang yang banyak kekurangan dan kesalahan Apalagi Allah yang tidak punya kekurangan Yang punya kesalahan Tidak pernah kezolim Maka lebih baik kita berbicara surat kepada Allah Apa bentuk muslih kepada Allah? Bentuk muslih kepada Allah adalah La'allahu al-musa'id -al Pasti ada kebaikan di dalam pandemi ini Pasti ada kebaikan di dalam musibah ini Pasti ada kebaikan di dalam peristiwa ini Pasti ada kebaikan di dalam ujian ini Itu muslih surat kepada Allah Walaupun secara subjektif Walaupun secara uh, emosional Kita kadang merasa gak nyaman dengan satu uh, musibah Kita kadang merasa sedih karena satu keputusan takdir Udah lama-lama gitu ya, berharap Bisa didatangi oleh seorang uh, Misalnya Ustadz katakanlah ya Ustadz yang kita pengenin Janganin ceramahnya langsung Terus pas usahanya datang ke Hongkong tiba-tiba kita taunya agak terat dan enggak bisa dapat tiket. Masyaallah anta kurum syai'an wa hawai lakum. Apa baiknya Ustaz enggak dapat tiket dari situ? Ya saya juga enggak tahu. Tapi kita belajar yakin karena niat kita udah serius pengen belajar agama, udah serius pengen dengan ceramah tapi qadarullah ternyata enggak dapat satu sisi niat kita itu sudah dapatkan hal dari sisi Allah Gak ada sia-sia lain Sisi lain, kita tinggal tunggu aja ke diritaan Allah Mungkin sekarang kita berharap bisa dengar ceramah langsung dari seorang Ustadz, gak bisa Tiba-tiba kita bukan hanya bisa ceramah langsung Bahkan bisa dengar ceramah istimewa dari seorang Ustadz yang dia adalah suami sendiri Amin Berarti tapi gak ada yang ustahlah kan ya? bisa banget lah, bisa lah mungkin sekarang dia belum dari ustaz masih sama kayak kita lagi belajar tapi nanti suatu saat mungkin ilmunya lebih banyak daripada ustaz-ustaz yang muncul sekarang saya sering lihat banyak teman-teman yang dulunya ketika di siap kayaknya biasa-biasa aja pas luang, luang biasa perubahannya pas lagi di pesantren, kayaknya dia anak yang paling gak muncul Nggak menonjol itu Begitu udah lulus kuliah Dia jadi orang yang paling eksis Banyak cerita kayak gitu Yang jelas tidak ada niat baik Terus jadi sia-sia itu nggak ada Baru menjadi sia-sia Kalau kita putus asa Kalau kita unduh Fisabilah Baru jadi sia-sia Tapi kalau misalnya kita masih berharap Kalau kita masih yakin sama Allah wa'asa anta kalamu syai'an Wa huwa khairul lagu Allahu Ya Allah, buatum lah taklum. Allah pasti punya alasan kenapa ngasih kita takdir kayak gitu, dan Allah mengatau sedangkan kita enggak. Belajar, teman-teman. Ini harus dilatih. Ini bukan cuma wawasan, bukan cuma teori, bukan cuma isi ceramah yang dikeluhkan. Ini harus jadi sebuah filsafat dan fikiran dan perasaan. Harus jadi rasa di dalam hati kita. Dilatih, pelan-pelan. Mulai dari musibah kecil, sampai musibah besar Mulai dari kejadian-kejadian sehari-hari Sampai kejadian yang benar-benar mengagetin kita dalam hidup Kalau kita sudah berbiasa melatih InsyaAllah begitu ada satu hal yang Mungkin bikin kita gak nyaman Kita otomatis langsung berkata Allah, Ya Anamun Wa Adalah Allah Allah tahu dan saya gak ngerti Bisa jadi ada kebaikan di Alhamdulillah Nah sekarang untuk sesi kedua saya pengen sharing beberapa contoh kisah uh, tentang maksud dari kalimat kuasa antara kerabat masyarakat. Wah, lah. Maksud dari kalimat, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Ada beberapa kisah tentang ini. Salah satu kisah yang paling fenomenal tentang hal ini adalah kisah. Nabi Musa ketika beliau dihayunkan ke Sungai Nil ada di surah apa itu? Surah Al-Kosos. Coba teman-teman buka surah 28. Sekalian saya telawak surah 28 ayat 7 sampai ayat 13. Nah, biar efektif waktu boleh mudah sambil saya telawak mungkin sambil. Soban e, wakaf dan soban sarapah kita edarkan Saya akan baca lumayan panjang satu halaman Ayat 7 sampai ayat 13 Nanti teman-teman sambil mendengar bacaan ini Bisa sambil bersedekah Jadi beramal sekaligus mendengar bacaan Al-Quran Dan juga bersedekah Untuk apa sedekah ini? Untuk da'wah kita Dari kita, orang kita, untuk, untuk kita Dan Insyaallah, Kalau saya pribadi itu teman-teman punya satu Punya satu Hashtag ya Ini coba nanti di praktekan Hashtagnya sedekah sesering belajar Hashtagnya sedekah sesering belanja. Jadi kalau misalnya kita belanja Serat Seribu dolar Berarti coba Sepertiganya sedekah Berarti seribu tiga ratus dolar Yang kita keluarin seribu dolar buat belanja tiga ratus dolar buat sedekah saya punya prinsip itu kalau saya jalan-jalan misalnya kayak ke luar negeri ke luar kota atau kemana gitu belanja kalau saya belanja satu juta maka saya akan transfer tiga ratus ribu plus bisa untuk kemanusiaan bisa untuk bangun masjid, bisa untuk da'om, bisa untuk apa aja supaya kita dapat kebaikannya bukan cuman duniawi tapi juga ekonomi selagi pulang saya yakin Harta itu tidak akan berkurang Gara-gara sedekah Tapi pasti berkurang Kalau dipakai belanja Kenapa kita untuk belanja gak pernah Hitung-hitungan, hiliran sedekah Hitung-hitungan, padahal kata Nabi Demi Allah Tidak akan berkurang harta karena sedekah, demi Allah Jadi nanti sambil Teman-teman dengarin Bacaan surat Al-Fasos ayat 7 sampai 13 Teman-teman panitia akan mengedarkan program sedekah buah dawat dan semoga menjadi awal jariah kita semua. Amin. Ba billahi minasyaitonir rajim. فَهَمُنَ نَعْلَيْهِنَّ بِرَضَا مِنْ قَبْل فَقَالَتْ أَلَذَلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُرُونَ يَكْفُرُونَكُمْ وَهُمْ لَهُنَّ يَقُولُونَ فَقَالَ Wakin maksurum, la ya'lamun. Dan kami berikan wahyu kepada ibu sah, agar ia menyusui bayinya. Maka jika engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyunkanlah ia di dalam sungai nil. Dan janganlah engkau takut, jangan juga engkau bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadaMu dan menjadikannya termasuk di antara para utusan kami. Lalu ditemukanlah ia oleh keluarga Firaun yang kelak akan menjadi musuh dan penyesalan bagi mereka. Sungguh Firaun dan sahabat serta bala tentara mereka termasuk di antara orang-orang yang membuat kesalahan. Maka berkatalah istri Firaun, anak ini adalah. Penyucuk hati bagiku dan bagimu, janganlah kau membunuhnya. Aku berharap dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita akan dia menjadi arak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Hampir-hampir saja ia ia memberitakan berita itu. Kalau bukan karena kami mengeluarkan hatinya agar termasuk di antara orang-orang yang beriman Berkatalah ia kepada saudari perempuan Musa Carilah berita tentang adikmu Maka dia pun memandang Musa dari kejauhan Sedangkan mereka tidak menyadari keberadaannya Kami harapkan bagi Musa untuk menuswi pada waktu itu Sehingga berkatalah saudari Musa Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu keluarga yang bisa merawat anak ini untuk kalian, sedangkan mereka akan berlaku baik baginya? Maka kami kembalikanlah Musa kepada ibunya. Agar-agar menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan agar dia tahu bahwa sesungguhnya janji Allah adalah benar. Akan tetapi sebagian besar mereka tidak memahami. Sholawatulahulamini. Ini adalah bukti paling jelas kuasa antar perangusahaan bahwa kalian menang. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian Ini bukti kalian lihat Kisah 1 Bahwa Musa dilahirkan di waktu ketika tidak boleh punya anak-anak -an. Jadi dari dulu itu diinsir ada peraturan Orang Bani Israel, orang Yaakubi itu nggak boleh melahirin anak laki-laki di tahun ganjil. kalau di tahun genap boleh, misalnya 2017 nggak boleh lahir anak laki-laki. 2018 boleh. jadi selang seling, setahun boleh, setahun nggak boleh. Harun, kakaknya Musa, masnya Musa itu lahir di tahun genap. yang boleh melahirin anak laki-laki, jadi hari itu enggak pernah perlu dihadirkan ke sungai ini lantara aman sedangkan Musa kodakulahnya justru lahir di tahun ganjil, yang enggak boleh lahir ada laki-laki berarti kok hamil tahun ini ya harusnya tahun depan aja hamilnya lahirlah Musa di tahun yang enggak boleh lahir ada laki-laki, sehingga sejak dia lahir banyak prajurit Firaun Banyak pejabat Firaun Yang pengen menangkap bayi Musa Dan membunuhnya Karena ditangkuti akan jadi Orang yang menggulingkan kekuasaan Firaun Bikin ibu yang memudian panggil bayi Kalau misalnya Ditangkap di rumah Tentang ketawa pasti akan tertangkap. Kalau ditangkap sama tentara Firaun Pasti akan langsung dibunuh di depan orang tuanya, Atau langsung akan dijadikan makanan kepada hewan-hewan buas yang dipelihara oleh dinas. Jadi hewan-hewan tuh sekalian singa, harimau, serigala di sananya. Dan makanan dari hewan itu adalah bayi-bayi manusia. -bayi -bayi Bayangin bayi kesayangan kita dikasih mak, jadi makanan bagi hewan buas. Itu kayak yang terjadi di Suriah. Karena kecil eh, muslimin di Suriah ditangkap sama militernya. Kemudian di dalam penjara itu dijadikan makanan e, anjing-anjing pengacau. Anak-anak kecil itu, orang tuanya dibunuh, ayah ibunya rumahnya dihancurkan, anaknya dipenjara, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dijadikan di makanan hewan puas. Itu terjadi di zaman Fir'aun. Fir'aun ini adalah satu-satunya raja paling zalim yang berkali-kali disebutkan di dalam al Kalau yang lain mungkin cuma sekali kayak Raja Namrud tentang Nabi Ibrahim Cuma disebutin sekali di Al-Babal Tapi kalau Fir'aun Itu hampir sebuah surat itu Ada cerita Fir'aun Ada cerita Musa Saking kejamnya Fir, Fir'aun Makanya Beran banget buat ibu Musa Nelahirin bayi Yang keren Yang aura kenabiannya udah muncul Yang bayi kesayangan ibunya banget kan? Mereka bertiga tuh Ada Aal ada Musa Namanya Harun Karena tetangnya, kadang Musa Karena paling kecil, kadang ketiga Ini bertiga nih Yang paling disayang oleh ibunya adalah Musa Sejak paling itu sudah ada Tanda-tanda bahwa Musa ini orang yang istimewa Anak yang istimewa Sehingga ibunya cinta banget kepada Musa Tapi ujiannya justru Dalam hal yang paling dicintai Kadang kita kayak gitu. Kadang ujian kita justru Dalam hal yang kita paling paling lemah tapi katakan Allah tahu dan saya tidak tahu mudah-mudahan ada kebaikan di sini akhirnya ibu musa nyari-nyari di Google cara memulihkan bayi search wow nyari nggak ketemu terus hukum apa misalnya membunuh bayi waktu kecil cari di YouTube saat Abu Sama narokoh nggak ketemu juga Akhirnya ibu Musa dapat mimpi. Dulu orang dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang mimpi misalnya ketemu seseorang oh, itu calon saya, adalah istri atau suami orang, bukan ya. Dulu deh, orang dikasihilah itu memang mimpi dulu. Ibu Musa mimpi, mimpinya melanjutkan bayinya di sungai, di sungai nil. Cuman ibu Musa memikul bagaimana caranya melanjutkan bayi ke sungai nil. Terus selamat. Padahal sungai nil itu Mesir Sudan datang ada dua negara lagi empat negara di belah Sungai Nil sungai terpanjang di dunia bayangin kalau dihanyutkan di Mesir mungkin nanti hanyutnya sampai ke Sudan gimana cara menyelamatkan dengan menghanyutkan Sungai Nil belum lagi nanti makan buaya kuda nil segala macam ibunya bingung apa maksud dari mimpi ini datanglah ke Ustaz soalnya tulisannya di DM nggak kita di jabri kan dibaca karena datang aja langsung waktu santai. Setelah lagi ceramah dia rusak-rusakan duduklah. Pak Ustaz saya pengin nanya. Saya mimpi kayak gini kayak gini kayak gini apa artinya? Ustaznya menjawab, itu adalah perintah dari Allah, hanyutkan bayi ibu ke sungai ini. Lan takhafi wa la tahzani, inna 'arduhu ilayhi wa ja'alahu min as Jangan takut Bu, jangan sedih. Allah sudah berjanji akan mengembalikan bayi itu pada ibu. Cuma kan enggak logis. Menghanyutkan ke sungai nil akan selamat. Ada kurang logisnya. Yang logisma dibawa hari itu tu, pergi ke tengah badan pasien tinggal di sebuah apa pelosok desa. Tapi dihanyutkan ke sungai Hill, agak kurang logis. Tapi Allah berjanji akan mengembalikan. Ini soal iman bukan soal logika. Kadang supaya kita bisa tenang. Kita nggak harus selalu menglogikakan sesuatu, tapi kita bisa yakin bahwa ada tangan Allah di dalam segala sesuatu. Berarti kadang, -kadang ada bah logika, kadang, -kadang ada bah iman. Nah jodoh banyak logika ke banyak iman. Kadang-kadang nggak logis, tapi terjadi. Dan saya salah satu buktinya. Saya itu bukan tipe istri saya banget. Empat hal yang dia nggak suka. Ada pada saya empat-empatnya <SILENCIO> Gak logis kan? Dia selalu berkata, ya Allah, saya gak mau jodoh yang A, B, C, D, empat <SILENCIO> Tapi ternyata Allah kasih jodoh yang A, B, C, D, empat-empatnya ada pada saya Ini luar biasa Jadi begitu dia ketemu saya, dia bilang, ya Allah, jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu Saya ketemu dia, saya bilang, ya Allah, harusnya itu, harusnya itu, harusnya itu. Jadi pembatan doang aja kan ternyata jadian mustahil lawan ini. kata dia satu orang Sumatera. karena istri saya orang Jawa takut sama orang Sumatera, apalagi orang Aceh. orang Sumatera itu katanya keras, saya keras. Sumatera yeah. orang, orang Sumatera itu keras kasar. Jenari. Udah gitu belajar jadi mesir dan mesir, orang Sumatera nyaraf. Orang Arab itu udah keras. Ditambah Mesir lagi itu yang paling keras diantara orang Arab itu Mesir, paling keras tuh. Yang namanya Mesir, kita kalau kuliah tuh nggak pernah yang istilahnya nunggu bis atau ngamri itu gak ada. Yang ada yang kejar bis. Karena bis nggak pernah berhenti di halte. Dia cuma melewati halte. Hai itu lewat. Lah, Jadi kalau bis lewat halte kita kejar tuh bis. Naik ke atas bis sambil lari, turun bis juga lari itu biasa di Mesir kayak gitu. Jadi benar-benar cowboy orang Sumatera kuliah di Mesir kebayang kan? Jadi lagi ini, boleh orang Sumatera, nggak boleh yang terlalu dok, dok itu warna kulit yang gelap, yang sulit kalau penasaran. Nggak boleh yang terlalu gelap nanti akarnya belang-belang. Terus nggak mau yang berukar orang mau yang karena kesalahan saya... makanya pasti cuman saya, ya Allah jangan please jangan yang itu, jangan seperti saya gak bisa nolak ya Allah, please jangan itu akhirnya aja, ya, jadi saya tanya, kalau empat-empatnya ada sama saya, kenapa kamu mau sama saya? karena yang kelima apa? Harjika Allah nah, makanya saya bilang video itu bukan soal kita doang tapi soal iman matematika kita enggak mungkin tapi apa yang enggak mungkin buat Allah? Semuanya bisa buat Allah, mudah. Kadzalika qala Allah huwa 'alayya hayyin. Hayyin, gampang itu kan, enggak berat buat Allah. Sehingga akhirnya ibu Musa walaupun agak sedikit kuat ya tapi dia tetap yakin karena kadang-kadang yakin kali masih kuat ya logika manusia tetap masih ada dihanyikan uh, musa ke sungai nil pakai sebuah kayak eh, tempat gitu kayak box bayi kemudian dihanyurkan ke sungai nil berharap terhindar dari keluarga firaun namun apa yang terjadi teman-teman box bayi Musa ini hanyut Malah masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke pemandian keluarga Firaun. Dihindarkan dari Firaun, malah datangnya kepada Firaun. Dihindarkan dari musuhnya, malah mendatangi musuhnya Coba secara Allah. Kuasa anta karahu saidan bahwa halunya. Malam masuk ke sebuah selokan terus ngalir sampai ke pemandian istana Firaun. Apalagi ditemukan langsung oleh dayang-dayang viraun, api dalemnya dibawa kepada viraun begitu dibuka boxnya oleh viraun kelihatan bayi yang luar biasa, bayi sehat tuh viraun langsung ambil pisau, mau menikam bersama bayi karena viraun ini by the way bukan orang bodoh ya walaupun kecil tapi pinter kalau gak pinter gak jadi raja karena dia pintar jadilah raja pencitraannya, pokoknya tuh Firaun itu bisa dibilang raja paling sukses pada masa itu, followernya aja banyak banget lah. <guluh> raja selanggar. Nah, dia ambil pisau, mau dia tusuk ke bayi besar? Allah mengelabuhi bayi itu, justru dari orang terdekatnya Firaun, istrinya Firaun. Dan caranya Allah tabirkan istri Firaun udah sejak dulu belum punya anak, Allah punya rencana yang luar biasa. Kita aja nggak kalau kita jalanin, kita baru tahu rencana Allah satu persatu. Tapi harus dijalanin dulu. Kita enggak bisa tahu rencana Allah dari awal. Itu memang kayak itu misteriusnya takdir. Supaya kita belajar nyembah. Kita akan tahu rencana Allah kalau kita ngejalanin satu persatu dengan sabar dan yakin. Ternyata Asiah, istri Firaun datang langsung mendekat Musa langsung digendong. Jangan-jangan jangan, jangan, jangan Bu Nunbai ini dia menyejuk hati untuk aku dan untuk kamu. Kata Firawang, untuk kamu, tapi bukan untuk aku Jadi artinya yang senang sama Musa cuma Kasi yang Firawang suka Ini pasti baik dari Israel yang dibuang supaya saya tidak buruk. Sekarang akan saya penggal ya tuh Kata kasihan, jangan, kan kamu juga belum mendatangkan anak untuk saya Itu kartu mati banget kan Firawang <laughs> ya, Masih suka ya. <laughs> udah uh, kan saya gak punya hiburan Kamu sudah keluar kota, jalan-jalan, ngerlokok Tidak ada, nanti kalau musahnya dia udah besar, ke sana kamu udah main Benar ya? Deal ya? Deal Kalau udah gede, nanti pas berada eka baru dibunuh Udah agak berdekat sama langasnya Selamat ya musah Eh, kalau kemudian musah nanti, sana harus menyusui dari pagi Dibikinlah audisi menusui gitu. Siapa yang bisa menyusui bayi istana? Tapi ga dikasih tahu kalau itu bayi temuan Lahan si-lahan si istana diangat, pas itu baru ngakhiri Siapa yang bisa menyusui bayi istana? Dikasih bayaran yang sangat mahal di atas UMF, bayarkan pakai dolar, kalau <tik> dolarnya pakai mas ya, mas batangan, dan akan dapat jabatan khusus di dalam sana sebagai Menteri Bayi. Bicara audisi, di pos, di lipost, di mana-mana di televisi, tayang setiap hari, kan televisinya juga televisi, juga, televisi juga, terserah pemerintah terserah pemerintah agar kaya lah. Banyak yang ibu-ibu yang baru punya bayi juga, dan terserah untuk kayak di mampir kayak malam gitu, ada yang cerita masalahnya tukang beca biar dapat gitu biar dapat biar masuk gitu, Obisi itu dapat gold dan tiket gitu kan, ada yang apa dulu se aku yang dulu bukan aku yang sekarang gitu, gitu, cerita aja biar makin baper turinya, satu persatu baju apa datang pengen musuh-musuh nggak ada yang bisa, nggak ada cerita, kalau aku sih ya yes, sudah tahu mas ernaw gitu kan, gak ada. semuanya malam malam malam malam Akhirnya Musa tetap menangis dan tidak menyusui Datanglah diurutan antrian paling belakang Tetehnya Musa yang tadi bertugas untuk nyari berita tentang bayinya. Tetehnya Musa kata saya pengen ikut komisi juga. Kamu anak ABG, gimana menyusui? Enggak, ibu saya yang akan menyusui Ya udah kita lain. Datangkan ibu kamu ke sini. Mak-mak gitu pulang. Itu adik di istana Firau. Langsung hati ibu Musa itu kayak mau copot. Coba ini dia keluar istana Firau. Ketahui saya ada di saya pengen ngasih. <Sanimerimu> Bawa selamat kok. Eh, di mana anding, di mana anding. sekarang pengen nusui, Udah banyak ibu-ibu yang keren-keren pengen nusui, nggak bisa. pemem em em em aja ni. Oh, bener-bener ditutunnya. -bener Datang langsung ibunya ke sana. Begitu di dekat palai itu, saya langsung diam, menyusui dengan bayi. Jatuh hatilah pas istri Viro kepada ibunya nyambusan. Mbah, mahu menang. Mahu <Sanimerimu> kasihan kasihan kalau itu punya sendiri. Dan harusnya punya Yusuf saya bagusnya Yusuf boleh ke Bali sana boleh. Akhirnya digaji, dikasih tempat tinggal, tinggallah keluarga Musa itu di sana dapat bayaran dan semuanya dapat pelayanan istimewa. Bayangin caranya. Kami kembalikan ya, kepada aku, kepada Allah dan benar-benar dikembalikan. Nah, ketika tinggal di sana suatu saat Asihan senang dengan Musa sampingnya, nanti ada ibunya Musa berdua gitu. Masih enggak sadar kalau Asihan kalau ininya dari bunga musa yang asli, dikasih nama musa gitu. Mereka gendong lucu-lucuan gitu. Beli semua fasilitas, ada mainan, ada pesawat, ada segala macam lah. Beli semuanya musa jadi agak istimewa. Nanti kakaknya harus ikut main bersama dengan musa jadi kayak daycare gitu. Lagi main-main, tiba-tiba viral datang capek-capek gitu. Kata Asia, viral sini dong gitu. anak kita kita kamu aja kali ada di titik apa kamu coba kamu gendong musa anak ini lucu banget loh kalau kamu gendong pasti akan jadi hilang loh kamu segala macam ibu juga masih ya katakanlah enggak nah, nah, enggak enggak bakalan dia bukan anak saya coba sekali aja kalau kamu belum coba kamu nggak tahu karena di titik apa final tiga orang kita tadinya musa udah ketawa ketawa begitu tiga orang final langsung coba, coba. kena? loh? Kenapa Nabi Tuturulul Heran? Eh, Masya eh, Ini kenapa nih anak nih Kalau gini banget sama saya? Oh, mungkin belum kenal. Coba kamu dekat lebih dekat lagi supaya lebih hangat gitu. Wah, enggak, enggak mau sebentar kamu bete. Jangan-jangan coba kamu Musa lagi. Pas di dekat lebih dekat lagi, Musa udah dekat ke nyakutnya Firaun, langsung ngambil jantungnya itu. Dan Musa itu juga dapatkan Hercules loh. Sampai nyambut janggu Firawan itu berdarah, dicabut sama Musa Sehingga Firawan menjadi marah, dilemparlah bayi Musa itu ke lantai Diambil oleh Asia dan ibunya Musa, mereka nangis-nangis Kata Firawan ini benar-benar laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaan saya Mana ada bayi itu diconjol orang Musa, mata malaikat buta Malaikat datang, kegiatan menggul Musa Terus Musa datang oleh itu malaikat, diconjol oleh Musa, buta menemani oleh Allah ya Allah Saya nak balik lagi, balik lagi. Musa muncul lagi, Musa Musa, aku balik. Oh kira-kira pencuri tadi. Berita itu. Musa muncul lagi, ya. Musa dari bayi bang Akhirnya sejak saat itu, Virawan memutuskan dengan tegas, pengen menggagalkan Musa hidup ini. Dikumpulkanlah orang, dia bikin lagi nansing Dia umumin kepada orang banyak. Besok semuanya kumpul di mana istana. Saya akan memberikan contoh bagaimana memenggabai Orang semuanya pada kaget, satu mesir heboh berita itu jadi trending topic Semua orang pada ngomong Akhirnya malam itu Allah kasih lagi kepada Asia Gimana cara menyelamatkan dosa Paginya kasihan datang kepada kira bilang, Ilang, mas, gak berdua nangisah Bapak ada kunjung, mas Ada apa deh? Ada kamen gitu ini saya bukannya mau menghalangi kamu untuk mau mengeksekusi Musa, cuma boleh nggak saya minta satu request akhir. Apa requestnya? Coba nanti kita uji. Musa ini sebenarnya anak kecil yang udah tua, atau juga nggak ngerti apa apa. Caranya, uji taruh dia di teras, di sebelah kanannya taruh roti yang harum, sebelah kirinya taruh barang kaki. Kalau dia jalan, merangkak ke arah roti, berarti dia udah ngerti. Siangnya kamu turun dia. Tapi kalau dia menangkap justru ke arah barang api Berarti dia anak-anak gak tau apa-apa Jangan sakit dia Berarti kemarin dia nyambut jambah itu gak ngerti Yang itu mainan apa gitu dicambutnya <tuk> Anak Minon logis juga Dan Minon yakin gak akan mungkin ke barang api Pasti pengennya ke coklat, permen, roti lain Dikabulkan lah ya. kira-kira lah, dari fair Jadi kira juga walaupun diktator, gak mau disebut diktator Fair lah gitu Gua adil kan? Adil yaudah Ditaruh lah di depan umum banyak orang Kata Meron, kalau balik ini datang ke api, maka dia akan selamat Kalau dia datang ke roti atau maidan, maka dia akan saya menggalak sekarang Kita lihat aja kan bayi dengan api Di tangan orang saya tengah, duduk Sebelah kanannya ada maidan, roti segala macam Sebelah kirinya ada haram, yaudah menggalak dengan haram Mereka tempat-tempat ternyata berusaha Menghadap ke kiri, mereka pelan-pelan Dia ambil aram yang panas itu dia masukin ke mulutnya Terbakarlah lidah Musa sehingga Musa menangis sejak saat itu Musa lidahnya menjadi cacat dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Baru nanti lancar gumunya ketika Musa mau kembali kepada Firaun untuk berdawai Musa berdoa kepada Allah SWT. Ya Yesus ya Amir, wahuluk kerjaan mungkin lebih saniyah kaum kaum. Ya Allah lancarkanlah lidah saya. Tolong di lidah saya itu bersihkanlah, sembuhkanlah, supaya saya bisa menjelaskan perkataan saya kepada Fir'aun Barusan, belasan tahun Musa cacat lidahnya, namun bisa melencan, gara-gara apa? Gara-gara makan arang yang membara tadi, nangis langsung diambil lagi oleh Asia dan ibunya Musa Terus Asia mengatakan, tu liat Fir'aun, ternyata bayi ini tidak mengerti apa-apa, kalau dia nanti tidak mungkin dia makan arang yang panas Ya juga dia ya, akan menekan, nah, yaudah deh, dah buang aja lagi, nggak jadi seorang yang buang, buang, buang, Dibangkan. Pas Musa mahan saja, arangnya ke, Musa itu terkenal sebagai orang yang nggak bisa melihat kezoliman di depan matanya, pasti akan dibelain Lagi, Musa itu lagi main di apa di luar kustana, tiba-tiba melihat ada dua orang laki lagi berantem Yang satu, oh, orang Bani Israel, satu lagi Egyptian, orang Mesir Orang Musa ini dinggrat, keturunan Kiraun Bagi saya ini keturunan Musa, orang Buddha Berantuan Yang pandai saya disuling ini dipukuli Terus terus menerus sama Egyptian Akhirnya Musa datang mendamaikan Terus Musa bilang kepada orang Egyptian Kenapa kamu dipukuli saudara saya? Kata orang kipti ini Enggak, dia yang doi Dia yang salah Dasar Buddha bicara-celak Musa terpenciknya emosi, Gara-gara-gara laki-laki ini mencela saudaranya Didorong oleh Musa Dorongnya itu bikin dong gini Mati jadi bayar kita, kapanpahan sih lo? mati kalau kapanpahan sih lo, mati, mati itu belum ditonjok lo, baru dihiniin itu mati di toel mati akhirnya Musa ngerti lo, gitu, mati, ini beneran mati, ramah gitu, Aisyah kemudian beneran mati, kok mati bisa ngomong mati nih, karena udah mati akhirnya Musa jadi burung, membunuh orang kita, dan itu dosa Musa disana kalau membunuh binatang itu ya enggak apa-apa, tapi kalau membunuh orang ciptaan cip, cip, Egyptian itu dianggap pemberontak, dikejar oleh Musa oleh tentara Firaun. Lari Musa keluar dari Mesir. Terus di tengah jalan Musa berpikir kenapa nasib saya Jadikan kayak gini? Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepadamu. Jalan sampai ke Yordania, yang dulu namanya Bagian. Sampai ke Yordania lagi istirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba melihat sekumpulan para jubah lagi ngasih minum ternak mereka. Di belakang jubah lain ada dua cewek cantik, soleha, baik hati, natri pengen ngasih minuman ternak. Cuma karena laki-laki banyak, mereka antriannya paling belakang. Dia memang aja. Musa melihat dari jubah itu, Musa berlemak kan? Minum se seadanya makan belum dah dua hari. Akhirnya Musa dalam keadaan lemah lagi. Tuh melihat, ini saya harus nasi atau benar ya dapat lihat dua cewek kerangkulan? Pada ketika mawasat, buat kau bokongan. Apa masalah kamu berdua? Cuba cara menyapa yang elgan, bukan. Kenapa kamu handphone gada? Di mana tempat kita rampu? Apa aku sasih Enggak. Apa masalah kalian? Kata mereka kami pengen minum minum ternak. Cuma nafinya kaya, sedangkan ayah kami sudah tua dan kami perempuan harus paling belakang. Kata mau sampaikan saya bantu kalian. Diambil ternak ternaknya dikasih minum boleh mawasat. Dan memberi minuman ternak otak, itu gak gampang, teman-teman. Karena otak itu sekaligus itu satu ember tuh, Dan ada ratusan ekor otak kebayang dan kekuatan Musa Padahal dua hati belum makan, belum tidur Nah, dua cewek ini Berarti ah ini cowok baik banget dan kuat Disimpan di dalam e, benak mereka Ini laki, laki baik dan Wah, mudah jadi segitu Gak ada pdkt, gak ada apa-apa Selesai so, kasih minum ternak Musa balikin teman itu ke perempuan Perempuan ini pulang ke akhirnya Musa duduk di bawah- bawah berdoa Ya Allah saya ingin lapar, Tengkau yang maaf berhasil tentang penyayang. Saya butuh kepada kebaikan Bia ya Allah. Tiba-tiba salah satu dari perempuan itu datang dalam keadaan malu-malu. Terus dia bilang, Ayah saya mengundang kamu ke rumah untuk mengecahkan terima kasih Udai Yatuh kami. Berjalanlah masa ke arah rumah perempuan itu. Nah ini ada cara jalan yang terlegan juga dan lintah. Kalau laki-laki dan perempuan berjalan, laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang jalan perempuan di depan, laki-laki di belakang, karena akan tidak baik untuk pandangan seorang laki-laki, apalagi baik tambah. Jangan perempuannya di depan, lebih laki baik laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau perempuan nggak bisa jalan berdandan beda, kalau perempuan lebih mudah menjaga pandangan dari penerangan. Eh benar nggak? Salahnya? ya ada nah, jalan Musa di depan, ceweknya di depan. Tapi kan Musa ga tahu alamatnya. Gampang. Tinggal share lock. <tuk> eh, share lock kan. <tuk> di share. Udah. Kenapa sebenarnya betul-betul sih? Akhirnya, semua bagus ya. Karena lah, bila, bila kiri, bila-bila kiri gitu. Sampai ke rumah Nabi, ke Shuaid, Akhirnya Musa pun menikah dengan salah satu dari perumpaan itu. Apa pelajarannya di sini? Awalnya, ketika Musa keluar dari Musa dalam keadaan terhusir dan dikejar. Mungkin Musa menganggap itu sebuah musibah. Tapi siapa tahu ternyata itu adalah perjalanan untuk menjemput jodohnya. Begitulah awal dan akhir. Awalnya kurungan sesuatu yang gak nyaman, tapi akhirnya khairun, sesuatu yang baik. Wahs an tak kurang usyahat, wah wah khairon. Selamat kehidupan. Mungkin pusat tak pernah tahu kalau perjalanannya ini akan berakhir dengan happy ending, pernikahan dengan seorang perempuan yang paling ideal. Tapi butuh sabar dan yakin untuk bisa mengetahui itu. Jangan ketawa di awal. Makanya kita belajar dalam segala urusan hidup kita. Coba pakai kaedah, wasan, tatora musyairid awalnya, wahwah kayu laku akhirnya. Allah mulyakalam, Allah lebih tahu. Bantu lah alam dengan kita. Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan jodoh, urusan teman, urusan apa aja. Wa saan katrawsyaihan wa kuwa khairun Ambul Okey, hari ini bisa jadi motivasi buat kita semuanya Dalam menjalani hidup, terutama di dunia perang Dalam karir kerendawan Pasti akan banyak hal-hal yang sifatnya Kumpul, banyak-banyak kita Selama kita dijalankan Allah Terutama, La tahzan La tahzan, imnallah Mungkin keluarga kita baru sama kita mungkin teman juga nggak selalu bisa berada dengan kita, tapi Allah wabu wa marakum kainama kuntum dia bersama kalian di mana pun kalian berada. yang penting jangan putus hubungan dengan Allah. gimana putus hubungan? bikin Allah kecewa dan berhenti berharap kepada Allah. kalau kita nggak bikin Allah kecewa dan terus berharap kepada Allah, insyaallah Allah pasti akan memberikan kebaikan bersama dengan kesulitan bersama. Jadi kita tutup dengan muha asabah, yang sama-sama berdoa Berharapnya yang paling baik di sisi Allah Karena pasti akan Allah mengguruhkan, kalau Allah mengguruhkan ke dunia Insya Allah nanti akan mengguruhkan di